ma <laughs> Kidi sekarang boneka Baba Lily dan Tata sudah bisa diorder loh yuk pesan sekarang jangan sampai kehabisan kunjungi toko balita di shopee.co.id/ balita.com Terima kasih jangan lupa subscribe channel ini ya